Berita malam edisi hari ini Rabu 1 Agustus 2018 dibacakan Ardian Syah Bendungan irigasi Aluto Abdiya rusak parah Ketua DPR Abrang ada mobil tinja di kompleks makam Iskandar Muda Penipuan emas di Pidijaya capai 900 juta rupiah milik doki 1,2 kg emas Dengarkan juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim newsroom Seram BFM Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Lokusnawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takyengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Seram di FM. Sudarlun para petani desa Krumpantod. Dan Belang Makmur, Kecamatan Kuala Bate, Aceh Barat Daya mulai melaksanakan tanam untuk musim tanam gadu 2018. Sebagian petani lainnya melakukan persiapan akhir lahan untuk segera ditanami. Para petani setempat diresahkan juga dengan kerusakan semakin parahnya pada bendungan di irigasi aluto di desa Krumpanto. Sebab irigasi tersebut merupakan satu-satunya sarana pengairan untuk memasok kebutuhan air di sawah setempat. Ketua Pemuda Gampung Kerung Panto Samsuir menjelaskan kerusakan bendungan di irigasi Alutu Desa Kerung Panto semakin parah. Bangunan kantong lumpur pada saluran induk terjadi retak sehingga mengeluarkan air. Sedarlon Ketua DPRA Tengku Muharuddin berziarah ke makam Tengku Putra Safiatuddin cahaya Nur Alam di Kompleks Makam Iskandar Muda di Bapris, Banda Aceh. Disela-sela ziarah, Muharudin terlihat berang karena ada mobil tinja yang parkir di kompleks makam raja tersebut. Muhar sempat menyampaikan kekecewaannya saat diwawancarai usai berziarah dan berbincang dengan ahli keluarga Tengku Putro Safiatuddin Cahaya Nur Alam di kompleks makam tersebut. Muhar kemudian langsung menyampiri mobil di sebelah selatan makam. Tidak lama kemudian sopir mobil bergegas menyalakan mobil untuk memindahkannya. Darlun pelaku penggelapan dan penipuan emas di Kecamatan Tringgading Pidjaya, M Ali, warga Kampung Kede Tringgading Pijai, pada toko emas Bahagia Tringgading telah menghabiskan uang 900 juta rupiah. Sedangkan juta dihabiskan untuk online. Dari hasil penyelidikan ternyata, Makmun M. Ali sejak 2013 hingga 2018 atau 6 tahun terakhir, pelaku telah melakukan penggelapan dan penipuan terhadap puluhan warga Pijai dengan menghabiskan 900 juta rupiah lebih. Hal ini disampaikan Kasat Reskrim AKP Mahliadi. Dari pengakuan, uang sebesar 900 juta itu diantaranya 600 juta digunakan untuk menghidupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Selebihnya 300 juta rupiah digunakan untuk judi online. Malahan, emas milik M. Ishak, selaku pemilik toko emas bahagia Teringading, 1,2 kg emas ludes dihabisi oleh Makmun M. Ali. Tidak tertutup kemungkinan ada sekitar 706 mayam emas warga yang telah dihabisi oleh sang pelaku. Praktek bisnis haram sang pelaku resmi dihentikan setelah 20 dari 60 korban melapor secara resmi ke aparat penegak hukum Polres Pidi sejak 16 Juli lalu. Makmum M. Ali langsung dicokok di kediamannya Gampung Kedik, Kecamatan Teringgading. Sudarlun kebakaran melanda sebuah rumah berkonstruksi kayu milik janda Marlia Usman di Desa Padang Sakti, Kecamatan Muara 1, Lok Smawe, Rabu sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Namun karena cepatnya proses pemadaman hanya bagian dapur rumah yang terbakar. Ketua Tagana Loksmame Samsul Bahri mengatakan sebelum terjadi kebakaran, Marliah memasak bubur kacang hijau menggunakan kompor berbahan bakar minyak tanah. Setelah menghidupkan kompor, ia pun keluar rumah. Tidak lama kemudian api membakar bagian dapur rumah. Saat warga mengetahui adanya kebakaran, maka langsung berupaya memadamkan api. Tidak lama kemudian dua unit pemadam kebakaran tiba di lokasi api pun berhasil dipadamkan sebelum menghanguskan seluruh isi rumah Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi Evan. Saudari satu lagi tenaga kerja wanita asal Kabupaten Aceh Tamiang tenggelam di perairan laut Malaysia. Tenaga kerja wanita tersebut teridentifikasi atas nama Megawati warga Dusun Titi Baru Kabupaten Aceh Tamiang. Amarhum Megawati meninggal karena kapal yang ia tumpangi tenggelam di perairan laut Malaysia. Ada enam orang warga Indonesia yang ditemukan meninggal karena kapal yang mereka tumpangi tenggelam di perairan laut Malaysia. Satu diantaranya teridentifikasi adalah Megawati. Hal tersebut disampaikan Kepala BP3 TKI Aceh Jakab Rasityono. Tenaga kerja asal Aceh Tamyang ini berangkat ke Malaysia diduga menggunakan jasa agen ilegal yang tidak memiliki kelengkapan dokumen resmi ketenaga kerjaan Naas kapal yang ia tumpangi berangkat dari perairan Medan Sumatera Utara tenggelam saat memasuki perairan Laut Malaysia pada Sabtu 28 Juli 2018 lalu Zarlun PT Pertamina Persiro membuka peluang untuk bermitra dalam pengelolaan wilayah kerja minyak dan gas atau WK Migas Rokan di Riau Seperti diketahui Pertamina akan mengucurkan dana 1,008 triliun rupiah untuk pengelolaan blok tersebut Pelaksana tugas Direktur Utama Pertamina Nick Widayawati Menyebut opsi mencari partner tersebut bertujuan Memitigasi risiko dalam mengelola WK Rokan. Setidaknya ada dua risiko yang mungkin terjadi Dalam pengelolaan blok Rokan Pertama memitigasi risiko pendanaan naik mengatakan banyak pihak yang berminat untuk bermitra dalam pendanaan pengelolaan blok rokan. Kedua adalah risiko teknologi pengurusan minyak kimia atau ior kemikal. Kendati disebut banyak pihak yang berminat naik masih enggan untuk membeberkan calon mitra dalam pengelolaan blok rokan. Dari Newsroom serami Tanjung Kormai, sekian berita malam edisi Senin 1 Agustus 2018.